Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi binikmatihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang kerana nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang kerana rahmatnya Kita Kita bisa hidup dengan mulia Allahumma salli wa sallim Ala nabi'il Mustafa wal habibil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi Wa man iqtafa Ya Allah semoga salawatmu dan salammu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau, untuk putra putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Dan orang-orang yang meniti jalan mereka Amma ba'ad Jama'a rahimakumullah khususnya Para muslimat Karena kajian ini buat mereka Jadi bapak-bapak Tidak -bapak ada bab pertanyaan Yang ada bab mendengarkan saja Masya Allah judulnya anak rasa kurang tepat kalau untuk ibu-ibu tapi ya kita bikin tepat gak apa-apa kita akan sesuaikan dengan judulnya karena terus terang yang bikin judul bukan saya jadi panitia yang bikin judul mudah-mudahan panitianya semakin pintar bikin judul berkaitan dengan suamiku bawa aku ke surga Seharusnya ini judul buat siapa? Buat bapak-bapak. Ana memberi nasihat, memberi pencerahan kepada para bapak supaya membawa istrinya ke surga. Wallahu alam. Itu pemahaman ana tentang judul tersebut. Tapi karena ini ditujukan kepada ibu-ibu, maka ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa suami itu sendiri adalah pintu surganya seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Husain bin Mihsan dia cerita tentang bibinya. Bibinya Husain bin Mihsan ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah ada urusan dia ingin berjumpa dengan Nabi Alaihissalam. Ketika hajatnya sudah selesai, Nabi bertanya kepada bibinya Husein. Belo mengatakan kepada perempuan ini, Ada zaujin antip? Apakah engkau sudah menikah? Apakah engkau memiliki suami? Kata bibinya. Ajal, iya Rasulullah, aku sudah memiliki Suami Kaifa antilahu Setelah Dapat jawaban bahawa Perempuan ini memiliki suami Nabi bertanya Bagaimana sikapmu terhadap Suamimu Kata wanita ini La aluhu Illa ma ajis Aku tidak pernah mengabaikan dia artinya aku selalu berusaha memenuhi kewajiban-kewajibanku dan memberikan hak-hak dia kecuali yang aku tidak mampu jelas ini salah satu ciri wanita yang solehan dia berusaha untuk menyikapi suaminya dengan semua kebaikan kecuali tak terhadap dia tidak mampu lalu Nabi berpesan mengatakan kepada wanita ini dan pesan ini untuk seluruh wanita yang merasa dirinya seorang Muslimah Dengarkan hadis ini seakan-akan engkau mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan unduri ain antiminhu fa in nama huwa jannatu ki kau lihat bagaimana engkau dengan dia sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan neraka. Jadi para istri yang sudah menjadi istri Dan para wanita yang belum menikah Hendaklah berpikir Kalau pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat mulia Di situ ada surga dan neraka Banyak wanita tidak peduli dengan suaminya Apalagi takal sudah punya anak apalagi kalau anaknya udah banyak dia berpikir kewajibanku adalah mengurus anak-anak suamiku bahkan sebagian wanita kalau ditanya eh Dik, kau pilih aku apa milih anak-anak? Kira-kira jawaban ibu-ibu apa? Anak-anaklah kau sudah tua kayak gini. Nah Kadang kala dia tidak peduli sama suami, padahal kewajiban berbakti kepada suaminya sampai mati. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah kepada rabb sampai engkau didatangi oleh keyakinan yaitu kematian itu sendiri. Artinya berbakti kepada suami, itu terus dilakukan Seorang wanita yang ingin dibawa oleh suaminya menuju surga maka itu dilaksanakan sebelum menikah Sesudah menikah Dan setelah suaminya meninggal dunia Karena kita tahu Tak kala seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya Suaminya mati duluan Kira-kira kalau suaminya masuk surga Dicari gak istrinya aja? Kalau istri yang soleha Dicari sama suami. Dia minta sama Allah sahib saja, sahib saja teman diceritakan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala fama min syafi'in wala sadiqin hamim Hasan al-Basri ketika menafsirkan ayat ini dia mengatakan ini peristiwa di neraka nanti di hari kiamat tak kala ada seorang yang masuk surga Kemudian dia ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mana sohibku, temanku yang biasa duduk sama aku, yang ngaji sama aku, kok enggak ada di surga?" Lalu dikatakan, "Dia di neraka." Maka orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, innahu la taktamilu ya Allah, kebahagiaanku tidak akan sempurna kecuali kalau dia ada bersamaku di surga." Maka di sini orang itu dikeluarkan dari neraka masuk ke surga dengan syafaat siapa? Sahibi. Maka di situ penghuni neraka pada bertanya, "Fulan kok bisa keluar dari neraka? Siapa yang memberikan syafaat kepada dia? Apakah para nabi yang memberikan syafaat kepada dia? Para rasul? Malaikat-malaikat Allah? Atau ada di keluarganya yang mati syahid yang bisa memberikan syafaat? Atau siapa? Enggak yang memberikan syafaat kepada dia itu sohibnya dia maka penghuni neraka takka itu berteriak mengatakan fama lana min syafi'in wala sadiqin hamil kita enggak punya orang yang memberikan syafaat dan kita juga tidak memiliki teman-teman baik yang ingat sama kita bagaimana dengan suami tak masuk surga dan selama hidupnya dia dilayani dengan baik oleh istri Kira-kira, tak kala dia di surga, dia cari tidak istri. InsyaAllah dia cari. Tapi kalau istri yang enggak benar, tak kala dia masuk surga, dia cari istrinya. Alhamdulillah, mau cari ganti sudah yang itu biarkan. Karena selama hidup di dunia, ternyata ada wanita-wanita yang menyakiti suami. Maka ingat, tak kala ingin dibawa oleh suami yang menuju surga, seorang wanita mempersiapkan sebelum menikah. Ketika menikah dan tak kalah suaminya meninggal dunia Dengan tidak menikah lagi Kalau sang istri menikah lagi Dicari enggak sama suaminya? Tidak Karena wanita itu bersama suami yang terakhir Siapa suami dia terakhir? Insya Allah akan bersama dia Tapi Berkaitan dengan sebelum menikah Dan ini yang penting sebenarnya Tak kalah seorang wanita ingin dibawa oleh suaminya ke surga Maka dia harus memilih suami Suami yang kaya apa yang bisa membawa ke surga Banyak wanita-wanita yang didolimi oleh suaminya Karena memang kesalahan dia memilih itu suami Tadi malam, nah tadi malam Ada seorang teman di Pekalongan cerita Ustaz dulu anak waktu kuliah ada teman perempuan, Masya Allah, cantik. Orangnya putih, tinggi, macam-macam. Sudah pokoknya anaknya pintar. Lalu, perempuan ini mengatakan, aku gak akan menikah dari suku ini. Dia ngatakan, dari sukunya dia. Karena aku nanti jadi pembantu nikah dari suku itu aku mau cari orang lain. Subhanallah. Iya. Dia menikah dengan orang lain dengan suku bukan dari suku dia. Dia menikah dengan lelaki yang kaya subhanallah. Setiap hari ditampar itu wanita dengan suami. Dia lupa dengan kriteria-kriteria calon suami yang membawa ke surga. Dia pikir kehidupan ini selesai begitu saja. Lah makanya Rasul salallahu alaihi wasallam yang diutus rahmatan lil alamin, karena kasih sayang beliau kepada para wanita kepada para wanita secara khusus Ana izin minum dulu jangan Bismillah. Alhamdulillah Nabi kita alaihissalatu wasallam itu memiliki kasih sayang yang lebih kepada para wanita Bahkan beliau mengatakan Ini uharriju Aku benar-benar menimpakan kesulitan kepada kalian Dalam masalah dua hak manusia yang lemah Yang pertama Anak yatim Yang kedua adalah para wanita Di antara bentuk kasih sayang Nabi kepada para wanita Nabi kita salallahu alaihi wasallam Berkata Iza ja'akum man tarbawna dina huwa kulukahu fa'ankihu Wahai para orang tua Wahai para wali Apabila datang meminang putri kalian Atau adik wanita kalian Atau kakak wanita kalian Itu siapa saja Karena ingat wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dia butuh wali Maka Nabi mengatakan ini kepada para wali Bila datang seorang lelaki Meminang Yang menjadi tanggungjawab kalian Yang kalian riba Dengan agama dan akhlaknya Nikahkan Jadi Nabi AS menjelaskan Ini, ini bentuk kasih saya Nabi tahu dengan bagaimana kehidupan rumah tangga. Maka Rasulullah SAW mengatakan dua kriteria. Para wanita ingat. Kalau ingin dibawa oleh suaminya menuju ke surga. Maka dua kriteria itu tolong diperhatikan. Yang pertama. Agama. Saat agamanya muslim. Nah. Alhamdulillah. Ini sudah kufu. Sudah setara dengan agamanya Islam. Tapi dilihat. Islam yang kaya apa. Karena banyak kaum muslimin yang Islam KTP-nya saja. Kalau ditanya, "Bapak muslim muslim?" Sholat kadang-kadang. Puasa jarang. Oh. Kira-kira ada enggak calon menantu kalau ditanya seperti itu jawab jujur? Kayaknya sulit. Karena tahu dia bakal ditolak. Kalau sudah pertanyaan seperti itu Sebagian orang tua tidak menanyakan tentang agama Ketika ada seorang lelaki yang tampan datang Masya Allah Dengan mobil yang tipis Yang kursinya cuma dua di depan Masya Allah Langsung pertanyaannya orang tua Kapan rencana lamarannya Tidak ada pertanyaan macam-macam Padahal dunia ini fitnah Orang-orang sombong Karena kekayaan mereka Mereka jadi sombong Dengan duit Sebagian merendahkan orang lain Makanya tidak sedikit wanita Yang akhirnya seperti budak Karena suaminya kaya raya Dia tidak dihargai Maka seharusnya yang kau tanya, Kalau ada orang meminang Dia tanya Alhamdulillah Jangan ditanya gajinya berapa Masalah gaji terakhir nanti Apa pertanyaan pertama? Ya maaf Kira-kira pertanyaan pertama Masya Allah Udah berapa jus hafalannya? Oh duh, jus Jus yang mana? Nah Itu yang seharusnya ditanyakan Karena perhatian seseorang kepada Al-Quran Ini sebagai bukti Kalau dia perhatian kepada agamanya kalau orang perhatian sama Quran, Insya Allah sholat. Jadi sholat ini Insya Allah dia sudah laksanakan. Alhamdulillah saya hafal ya juz 30 Ini sebuah kemuliaan jemaah. Karena ibu-ibu coba tanya sama suaminya sekarang nih, yang sudah menikah punya anak tanya sama suaminya, Mas waktu saya nikah sama sampean, Mas sampean hafal berapa juz? Ya dari waktu itu sampai sekarang tetap Tidak ada tambahan Jadi dari menikah yang hafalannya cuma memilih 5 surat Sampai sekarang tetap 5 surat Banyak seperti itu Maka berarti wanita gimana suamimu akan membawamu ke surga Sedangkan salah satu buku panduan masuk surga tidak dibaca Buku panduan masuk surga apa? Al-Quranul Kari Maka Makadinahu agamanya ini salah satunya kita tanyakan masalah bagaimana dia dengan Al-Quranul Al Karim. Apabila dia mengatakan anak terus terang uh, saya kalau hafalan sedikit, tapi Alhamdulillah tiap hari saya baca satu juz semalam. Alhamdulillah ini tanda-tanda orang yang baik. Kalau antum takut dia tidak jujur, maka tanya sama orang lain. Demi surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lahib yang kedua. Akhlak, karena yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat itu sodakoh, solat, zakat, puasa, haji. Kata Nabi saw, azqalumah fil misal husnul kholu. Yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Setelah agama hablum minallahnya baik nih, akhlak yang mulia. Jangan sampai ada orang-orang yang hablum minallahnya baik pada hari kiamat bangkrut, gara-gara akhlaknya buruk. Ketika ditimbang, solatnya macam-macam dengan akhlak buruknya jumpang gara-gara akhlak buruk. Tuh para wanita ingat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang seorang wanita yang takumul lain solat malam. Puasa sunnah. Sodakoh. Tapi kalau ngomong pedes. Suka nyakitin tetangganya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Hiya finnar. Ini perempuan di neraka tempatnya. Maka masalah akhlak jangan diremehkan. Maka para wanita tak kalah hendak menikah. Perhatikan. Apa yang disabdakan oleh Nabi alaih salatu wassalam? Masalah agama dan masalah akhlak. Wa illa. Nabi alaih salatu wassalam. Menjelaskan bahawa saya hidup ini pilihan. Dan kalian pun bebas memilih pasangan hidup kalian. Tapi kalau kalian tidak mau. Kata Nabi alaih salatu wassalam. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun ardi. Akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Akan terjadi kekacauan di muka bumi Dan akan terjadi kerusakan yang besar sekali. Gara-gara tadi engkau tidak memperhatikan masalah akhlak dan agama. Dan itu pilihan. Para sahabat akhirnya mengatakan, Ya Rasulullah, inka nafi. Ya Rasulullah gimana? Kalau orang ini tadi secara akhlak, Masya Allah, mulia. Secara agama, jangan ditanya. Cuma sayangnya. Ya, agak hitam sedikit dia. Mungkin. Atau miskin. Dia sih bagus semua. Cuma penghasilannya kayaknya tidak cukup untuk menghidupi anak-anak. Allahu akbar. Allah berpesan iyakunu fuqara yunihumullah min fadli. Kalau mereka orang yang fakir mereka orang yang tidak mampu, Allah yang akan mencukupi mereka. Allah bukan mertuanya. Bukan presiden, bukan gubernur, tapi Allah yang akan mencukupinya. Di sini jemaah. Allah jalla jalaluhu bisa menjadikan tu menantu yang kaya dalam sehari jatuh miskin. Dan Allah bisa menjadikan menantu yang miskin tapi karena dia akhlaknya mulia. Dan agamanya baik. Allah beri kecukupan dia. Siapa yang memberi kecukupan? Rabbul Alamin. Maka para sahabat ketika mengatakan. Fi, gimana kalau dia secara itu sudah baik. Tapi yang lainnya kurang. Nabi mengatakan, "Jika jauh kum mantrabouna dinahu, kulukahu, faankihu. Jika jauh kum mantrabouna dinahu, kulukahu, faankihu. Jika jauh kum mantrabouna dinahu, kulukahu, faankihu." Tiga kali beliau mengatakan nikahkan, kawin kentut orang, kawin kentut orang. Asalkan sudah cocok sama anaknya, karena anak perempuan enggak boleh dipaksa juga anak perempuan ini ya dikasih pilihan juga dia nak kayak gini nih nak banyak wanita sekarang ya kesian ya dengan dengan hubungan bebas sekarang dengan adanya medsos sehingga wanita-wanita itu kebayang suami yang baik itu suami yang yang perlinteh, Insyaallah yang rambutnya klimis, yang jamnya Ya, kalau dibuka sedikit orang langsung tahu harganya. Oh, nah kadangkala -kadang seperti itu dia lihat sohib-sohibnya Allah jami'ah banyak wanita wanita yang hidup merana gara-gara salah milih pasangan hidup. Akan ana pernah cerita ada seorang wanita curhat di Malang dia cerita Ustaz, ana punya suami alhamdulillah ana sudah tobat. Anak sudah cerai sama suami anak yang pertama. Anak sudah nikah lagi kata dia. Dia bawa anaknya. Ini anak anak saya tolong dikasih kasih nasihat. Terus terang salah didik bapak Anak itu dipaksa nyabu sama suami anak. Dikunciin pintu, dipaksa untuk. Ya, karena tadi dia memilih suami memang bukan yang agama dan akhlaknya baik. Kesalahan itu kesalahan dia dan terima. Resiko yang kata Nabi Alaihi Akan terjadi kerusakan Dan kekacauan, terima itu Karena engkau yang memilih Dan seorang wanita berhak menolak Dan ini juga bermasalah dengan orang tua Kadangkala orang tuanya gak faham agama Ketika dilihat Yang meminang Aduh jenggoten dia. Itu orang tua sudah Aduh nah kau salah milik Calona. Ini aliran apa ini Ini aliran sungai Brantas <laughs> Emangnya aliran-aliran sungai gitu Nah Itu kadangkala Si perempuan sudah cocok Sudah nerima tapi masalahnya di siapa Di keluarga, di orang tua Bagaimana caranya Ini kita mau masuk surga ayah Dan katakan kepada orang tuanya Dengan santun Masya Allah ini gara-gara banyak bapak-bapak mendolimi ibu-ibu. Ana lihat dari tadi dimajukan majukeun, Eh bapak-bapak maju-maju sedikit, maju. Maju-maju ke depan. Nah. Soalnya ini kajian buat ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, <tik> merapat, merapat sedikit karena kita akan masuk 5 menit lagi masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Nah silahkan-silahkan merapat bapak-bapak, jangan takut. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana kita jemaah? Nah. Baik, tadi kita bicara sebelum pernikahan. Kalau ingin dibawa suaminya ke surga, dari sebelum menikah sudah diperhatikan. Ya yang kedua ketika pernikahan Maka seorang istri Terus terang banyak orang tua Yang mendidik anaknya Hanya untuk melayani suami Zohirnya saja Masa Si anak Dimasukkan SMK Sekolah mengenai Kejuruan urusan Apa istilahnya Kataboga Nah nanti kalau kau menikah, bikin suamimu senang dengan makananmu, ya bukan cuma itu cuma. Maka terus terang orang tua perlu memperhatikan mendidik, mendudukkan anaknya. Kalau kita lihat wanita-wanita jahiliyah dulu, sebelum Islam, wanita-wanita yang mulia itu ketika wanita anak perempuan yang dipinang langsung didudjukan sama ibunya, dijelaskan bagaimana dia menjadi seorang istri. Nah jangan sampai. Suamimu kelaparan di rumah. Jangan sampai suamimu mencium aroma yang tidak baik. Jangan sampai semua melihat engkau dalam kondisi yang buruk. Jangan sampai dikasih nasihat semuanya. Sampai katakan nak jadilah engkau budak untuk dia. Ini ibu mengajarin anak Jadilah engkau budak untuk suamimu. Suamimu akan jadi budak buat engkau dan dia akan jadikan engkau jadi ratu buat dia. Ini di masa jahiliyah. Orang tua perlu menanamkan hal itu karena banyak wanita-wanita yang tidak siap seakan-akan dia itu enak banget anak seakan-akan diperbudak suaminya ngomong istriku minta air ambil sendiri <tuk> karena dia merasa enak banget anak sebelum menikah bebas anak disuruh-suruh sekarang akhirnya banyak terjadi perceraian karena si perempuan nggak siap dengan ikatan pernikahan. Maka harus belajar apa hak-hak suami Apa kewajiban-kewajiban Dia sebagai seorang istri Anda tidak akan berbicara dengan bapak-bapak Anda bicara sama ibu-ibu Khususnya ibu-ibu Tolong didudukkan anak Dan ajarkan kepada anak Sabar nak. Wanita kadang berpikir Pernikahan itu semuanya manis Iya Awalnya doang Setelah itu akan banyak tanggung jawab Akan ada gesekan antara suami istri Kuncinya apa? Sabar. Sabar nak, ibumu dulu sama bapakmu juga sering ribut. Tapi ibu selalu ngalah. Tapi ada ibu-ibu yang ngatakan kepada anak, Nak kau jangan mau diatur sama suamimu. Jangan mau. Kau itu harus jadi seperti ibu. Tuh bapakmu sama ibu dipanggil nurut. Masya Allah. Jadi rusak rumah tangga ini. Maka ini, kalau ingin dibawa, tolong diajarin anak-anaknya itu tentang pelajaran menjadi seorang istri. Bagaimana di dalam Islam istri yang baik, istri yang mulia dan saling mengingatkan. Tidak ada yang sempurna. Suami-suami itu banyak kekurangan. Dan istri juga memiliki kekurangan. Tatkala melihat kekurangan itu, jangan ditebarkan ke luar rumah. Cukup engkau yang tahu. Kalau engkau mau cari solusi, datang ke orang yang alim dan ini jemaah, para wanita ya. Kalau punya masalah sama suaminya, jangan curhat sama ibunya. Tapi curhat sama mertua. Ibu Ibu dengar? Ibu Ibu. Nah, curhat sama mertua. Kenapa? Karena kalau dia curhat sama ibunya, ibunya ini sangat pengasih sama dia. Akhirnya sang ibu akan udahlah kalau suamimu memang kayak gitu enggak bisa di Dikasih tahu dia adalah peminta cerai. Tapi kalau sama mertuanya. Insya Allah mertua ngasih tahu anaknya enak. Karena anaknya sendiri yang dikasih tahu. Oleh karena itu kuncinya. Jaga hubungan baik dengan mertua. Ustaz mertua anak cerewet. Tetap jaga. Hormatin dia adalah ibu suamimu. Ustaz mertua anak ini selalu seudan sama anak. Tetap jaga hubungan baik. Lama kelamaan. Yang namanya baja. Kalau dipanasin, leleh juga. Ada orang yang punya ibu, mertua seperti baja. Alhamdulillah. Bersyukur sama Allah. Bagaimana cara melunakkannya? Dipanasin terus. Lama-kelamaan, itu mertua akan cinta sama menantunya. Tapi kalau si menantu ini sudah, woi Allahu Akbar, anda gak salah disalahin, ibumu itu gak benar, ibumu itu dolin, habis sudah. Tapi tolong dijaga, jangan cerita kedoliman mertua kepada suami, jangan diterima. Tapi engkau sendiri yang memperbaiki, karena suami mau tidak mau akan belain siapa, belain ibunya. Dia mungkin akan mengatakan kepada istri, istriku, kau sabar, sampai kapan sabar bang, aku sudah nggak kuat nih. Tetap kau sabar. Insya Allah baca itu ingat dibakar terus, bakar terus, dibakar dengan apa? Dengan amal kebajikan, dengan kelembutan, dengan mohon sama Allah, dengan doa lama-lama mertua akan jadi baik. Karena kunci surga suami adalah Bapak ibunya dan kunci surga seorang istri adalah suaminya. Hadawallahu alam sholawat. Itu yang bisa kita kaji. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, fobol. Bismillah. Ana baca lah. Assalamualaikum mustard. Apa boleh kita bermuka masam atau kesal pada saat suami kita berbicara? Satu hal yang membuat kita kesal dan sakit hati. ini biasanya kalau suami ngomong poligami nih. Nampaknya. Dan bagaimanakah sikap kita sebagai istri sebaiknya Agar kita tidak menjadi seperti tidak taat Bakti kepada suami kita Nah, ada suami-suami yang berbicara Ingat, ketika suami berbicara tentang kemaksiatan Masya Allah Bapak-bapak jangan rami-rami, Bapak-bapak Yang boleh rami-rami itu ibu-ibu Nah Kok lupa apa ini Ya, nih Wanita itu seharusnya bermuka masam Harusnya kesal sama suaminya Kalau suaminya berbuat Maksiat Harus dia marah Di sini marah yang dapat ribau dari Allah jatah -jatah. Dia bermuka masam ketika melihat suaminya melakukan kemaksiatan Nah, Dan itu sesuatu yang disyariatkan Karena nah, beberapa kali ada wanita-wanita yang Naudhubillah dia dengar Suaminya berzina Naudhubillah Suaminya melakukan tindakan yang tidak baik Tapi dia jaga Dia tahan dirinya Dia berharap Allah memberikan hidayah kepada suami. Tapi kalau dengar suaminya kawin lagi Langsung tas dibuka Tidak ada harapan tobat suaminya sudah Iya <tuh> eh, cuman eh, Ini ini ini generasi yang lalu, anak-anak lihat, anak ana ana punya keluarga, anak-anak lihat seperti itu. Ketika dengar suaminya mau kawin lagi, itu hancur sudah rumah tangga. Tapi suaminya berzina, dia masih tabah, masih sabar, masih berharap bisa baik suami. Maka tolong, muka masamu seharusnya di tempat yang sesuai. Jadi kalau dikatakan, boleh enggak bermuka masam dengan suami? Ya, ada sesuatu yang wajib bermuka masam. Dalam hal-hal suaminya melakukan kemaksiatan, kau harus benci. Dan murka Tapi kalau hal-hal yang memang suami Kadang-kadang ngomongnya buruk Ada suami-suami yang kalau ngomong Manggil istrinya dengan kebun binatang. Nah Dia marah murka itu wajar sebenarnya Tapi tetap wanita harus bersabar Dia simpan ya, Dia simpan rasa Rasa marah itu Emosi dia di dalam hatinya Dia berusaha memperbaiki diri dan mendoakan suaminya Mudah-mudahan dia. Ya? Jadi lebih baik. Hadha wallahu alamu sawah. Jika istri meninggal duluan. Apakah istri bisa juga sebagai syafaat buat suaminya? Bisa. Di sini apabila mereka orang-orang soleh jemaah. Mereka akan saling menenang. Apabila cinta di dalam rumah tangga. Dibangun di atas takwa, Maka sampai hari kiamat tidak akan putus cinta itu Allah mengatakan al-Akhlaq, "Yoma izin, baggohum li baggoh adu, ilahal Muttakin." Kata Allah, semua yang saling mengasihi, semua yang saling mencintai, kalau pada hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau suami mencintai istrinya karena takwa. Dan istri mencintai suaminya karena takwa, bisa jadi. Istri yang masuk surga lebih dahulu mungkin. Karena dia memiliki amalan yang banyak, Allah merahmatin dia kemudian. Lalu dia ingin suaminya masuk surga, dia bisa minta sama Allah. Asalkan Allah memberikan izin dan suaminya diribai oleh Allah. Jalla Barakallahu fikir. Bagaimana sebagai istri yang taat kepada suami? Ya, samikna watol. Samikna watol. Dan seorang istri kalau dipanggil suaminya jangan pernah mengatakan tunggu sebentar. Tunggu sebentar jangan. Soalnya suami ini bayi besar. Ya, kalau seorang anak nangis minta susu ibunya. Kalau ibunya enggak cepat datang, mungkin anaknya cuma nangis. Nangis, nangis, nangis saja. Karena itu yang bisa. Tapi kalau suami bayi besar, istrinya dipanggil enggak datang-datang, kira-kira apa yang dilakukan? Ngomel, emosi macam-macam, mungkin suami, "Ya Allah, salah anak pilih istri kayaknya." Dia gara-gara ada jeda waktu antara dia memanggil istrinya dan kedatangan istrinya. Dan istri jangan Di antara bentuk ketaatan adalah Ketaatan dalam urusan ranjang nah, Mohon maaf masalah ini Karena banyak terjadi perceraian Disebabkan masalah ranjang Dan suami tidak mengatakan hal itu Malu dia Dia malu Dia akan memberikan alasan-alasan Istriku tidak taat, istriku tidak patuh Istriku kurang aja, macam-macam Tapi padahal intinya masalah itu Karena dia tidak dipenuhi dan Nabi Alaihissalam berpesan secara khusus masalah yang ini. Idahda arojul imraatuh ila firashhi faabat fabata qadban la'natul malaikah hatta tussil. Tu, seorang wanita yang dipanggil oleh suaminya, dipanggil keranjangnya, kemudian dia enggan menuruti suaminya, akhirnya suaminya marah. Suaminya marah. Ini tanpa uzur wanita ini cuma dia malas dia macam-macam lah. Di suaminya dalam kondisi marah maka malaikat akan melaknat dia sampai subuh dan Nabi mengatakan wanita harus menuruti suaminya kalau dipanggil keranjang wa inkaat ala tenur wa inkaat ala qatam walaupun perempuan itu sedang di depan tungku di depan kompor ni lagi masak dipanggil suaminya matikan kompornya nah lagi di motor mau ikut kajian dipanggil soal soalnya, istriku jangan berangkat, aku tidak bisa hidup tanpa kau. Kau turun, <Gülüyor> matikan motornya turun. Nah, karena salah satu tujuan pernikahan kata Nabi Alaihissalam, fa innu aqadulil basar wa ahsanil faraj. Nikah itu untuk menjaga pandangan dan menahan. Ah. Jadi tolong diperhatikan masalah itu. Jadi untuk istri yang taat. Taat kepada perintah suaminya Selama perintahnya bukan dalam kemaksiatan Taat Selama perintahnya bukan dalam hal yang tidak sesuai dengan fitrah dia Ya kadang-kadang ya ada suami-suami yang keterlaluan Dia mau berangkat kerja ngomong sama istrinya Istriku tolong oli mobil ditap ya Buka nanti Kemudian dimandiin mobil sekalian InsyaAllah Kayaknya tidak sesuai lah jemaah Berdasarkan saya sebagai istri yang seringkali menuntut perhatian lebih Saat suami lebih banyak waktunya habis saat bekerja nah, jamaah Kata orang kerjaan itu second wife Istri kedua Sebagian istri itu sabar Suaminya bekerja sampai malam sabar Yang penting jangan kawin Lagi Gak apa-apa kau kawin lagi sama pekerjaanmu silahkan Tapi ada wanita yang tidak diperhatikan oleh suaminya. Maka seorang wanita menuntut kepada suaminya... ...boleh sebenarnya. Akan tetapi tidak perlu diucapkan. Bagaimana dia tahu saat kalau anda tidak mengucapkan? Ya, engkau berbuat. Kau tahu ikan yang besar... ...kalau ingin dapat ikan yang besar... ...umpannya harus besar. Kau berikan kepada suamimu sesuatu yang besar... Insyaallah dia kasih yang besar. Tapi ada suami-suami yang enggak faham-faham. Kadang-kadang istrinya masyaallah rumah udah bau, bau dupa, bau minyak wangi, bau jeruk purut, bau melati, bau mawar macam-macam. Suaminya masuk, "Assalamualaikum. Aduh afwan, ana capek ana mau tidur." Insya Allah, istrinya udah datang di depan pintu dengan ingat istri itu butuh perhatian. Kau cukup puji dengan pujian yang tidak berlebihan. Buka pintu melihat isinya cantik, masya Allah. Baru sekarang anak melihat wanita cantik, masya Allah. Selesai itu sudah. Ya, padahal tiap hari dia lihat istrinya. Maka tolong berikan perhatian. Tapi isteri paling tadi, paling tidak tadi. Kalau dia berucap kadang-kala berantem. Kalau dia ngomong duduk. Tapi kalau harus ngomong, sharing sama isteri, sama suaminya. Jangan Memberi nasihat suami Kadang-kadang suami gak mau dikasih nasihat Kenapa? Karena dia merasa sebagai komandan Ada enggak Anak buah menasehati komandan Yang ada anak buah Memberikan masukan Kepada komandan ya, afan, Jadi bahasanya aja Yang harus disesuaikan Kalau atasan ke bawah tinggal nyuruh Kau besok harus datang setengah tujuh, selesai. Tapi apa bisa istri ngomong, Mas mulai besok jam 4 rumah aku kunci. Berantem yang ada jalan. Maka tolong bahasanya, Bahasa yang positif lah semua Bagaimana jika suami diingatkan sholat dan dikir sama istrinya, Tetapi tidak mau? Bagaimana usahat? Apakah istrinya berdosa? Lah Kalau istrinya sudah mengingatkan, Kewajibannya sudah selesai. Tapi jangan putus asa. Artinya seorang istri membangunkan suaminya untuk sholat ya Allah jamak. Dia tadi karena memang salah pilih suami, maka dia paling tidak berusaha memperbaiki suaminya. Yang pertama dengan doa, yang kedua dengan ucapan-ucapan yang lembut. Sholat subuh ya, usahakan para wanita ini bangun sebelum suaminya bangun. Dia bikin kesenangan suaminya, bang. Kopinya udah jadi bang. Masya Allah. Dia duduk langsung. Bang ini udah adhan di masjid bang. Ah iyalah. Aku gak ke masjid dulu. Aku mau di sini. Kadang-kadang ada suami-suami yang kayak gitu. Tapi terus. Jangan pernah putus asa. Duduk. Kemudian. Uh, cara nasihatin suami. kadang kala kalau ada buku. Tentang keutamaan sholat berjamaah. Katakan. Bang aku dapat buku nih bang. Abang tolong baca. Aku takut buku ini aliran sesat bang. Suaminya orang sini-sini, kau jangan baca macam-macam Nanti kau tersesat, sini Suaminya yang baca, padahal si istri mau ngasih nasihat so, Setelah baca InsyaAllah mudah-mudahan dia berangkat Ke rumah Allah Jadi ingat kalau istri sudah memberikan nasihat, sudah berdoa Sudah berusaha, ingat dengan cara Bil hikmati wal mu'idatil hassanah Wajadil hum billati hiasan Saya menikah Sudah 19 tahun Selama ini suami Banyak berhutang riba dari kendaraan sampai modal usaha Tapi sekarang saya sudah berpisah Tapi belum resmi bercerai secara agama Belum resmi bercerai secara agama Maupun hukum negara hmm. Tapi sekarang saya sudah berpisah Tapi belum resmi bercerai secara agama maupun hukum negara Berdosakah saya karena saya minta cerai Suami juga tidak mengajarin ilmu agama. Saya tidak diharuskan untuk berhijab. Ya ini, tadi kita bicarakan di awal. bahwasanya dia salah memilih dari awal. Tak kala dia sudah menikah, ternyata pernikahan itu urusannya bukan hanya senang-senang saja. Dia hendak menuju ke surga bersama keluarga dan anak-anak. Sekarang bolehkah dia meminta cerai? Wanita diperbolehkan menuntut cerai. Gugat cerai. Apabila alasannya sesuai dengan syariat. Salah satu alasannya syariat maksudnya umumnya suaminya yang melakukan riba, melakukan dosa-dosa macam ini. Dan si wanita sudah berusaha memperbaikinya dan tidak mampu dan suaminya tidak mau. Ada suami yang sudah taubat tapi belum menyelesaikan urusan. Dia ngomong sama istrinya Istriku bantu aku, istriku Aku akan berusaha untuk menyelesaikan urusan riba umumnya. Aku akan berusaha meninggalkan dosa bantu aku. Insyaallah suaminya ini suami yang baik. Karena ada etikat untuk berubah. Tapi kalau enggak, dan dia lihat sudah berusaha. Tidak bisa, maka di sini gugat cerai buat wanita salah satu solusi. Kalau memang sudah pintu tertutup. Tapi untuk masalah cerai ini kadangkala jemaah wanita harus minta petunjuk Allah juga. Istikharah juga. Kadangkala perceraian itu bukan solusi. Dan kalau memang harus bercerai, ingat. Waman yattakillah yaj'allahu makharujat. Bagaimana siapa bertakwa kepada Allah Pasti Allah kasih jalan keluar Bismillah Bagaimana bila seorang wanita sebelum menikah Dia sudah berzina Mudah-mudahan jemaah Dijauhkan kita Istri kita, anak-anak kita Keluarga kita dari zina Ini termasuk dosa yang buruk Lalu dia menikah dengan laki-laki lain Dan kepada suaminya dia mengakui Kalau sebelum menikah dia sudah berzina Dengan laki-laki lain dan dia sudah bersumpah kepada suami Tidak akan mengulangi perzinahan itu lagi Tapi karena lemahnya iman Sang istri melakukan kesalahan lagi Dan dia selingkuh dengan mantannya Dan dia Berumah Dia berzinah lagi Bagaimana Dosa perempuan seperti ini Apakah masih bisa diampuni dengan tobat nasuhah Allah Jemaah Ini Anda dengar seorang sheikh Ditanya oleh seorang wanita Dia ngatakan Sheikh Anda menikah dengan seorang suami Lalu suami Anda kerja Keluar negeri Lima tahun ditinggal Dan dalam kondisi lima tahun itu Anda sering berzina Mungkin juga ingat ya Para suami Jaga Allah Allah akan jaga keluarga kita Dan engkau juga ketika memilih seorang istri Kau pilih istri yang soleh Kau tadi Akhirnya perempuan ini ngatakan dia lima tahun dalam kondisi banyak dosa. Suaminya balik. Dia suaminya balik dan si wanita niat berhenti berzina. Suaminya datang balik dengan suaminya. Ternyata dia tetap berzina. Karena jamaah dosa ini melahirkan dosa. Dan ingat ketika orang melakukan dosa. Hatinya itu ketutup nokta-nokta hitam. Oh. Dan terus akhirnya ada orang melakukan dosa karena kebiasaan, bukan karena dia menikmatin itu dosa. Makanya kenapa orang tua yang berzina, orang sepuh yang berzina itu tidak bakal dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, karena sarana untuk berzina di dirinya itu sudah nggak ada. Dia sejatinya sudah kadang-kala mau berzina harus minum obat-obatan. Nah, tapi masih berzina. Dan dia sudah tidak menikmati bahkan sakit semua tubuhnya ketika selesai berzina. Tapi kenapa? Itu adab dari Allah. Dia dibikin terus berzina. kebiasaan. Maka perempuan yang tadi ini, kalau dikatakan masih bisa bertobat, nah, asalkan benar niat. Jangan berputus asli, rahmat Allah. Dan anak katakan, jangan cerita kepada siapa-siapa dosa. Jangan cerita kepada siapapun. Ustur, ustur. Tutupin airmu. Oh curhat sama Allah SWT. Tapi kalau engkau bertanya tentang apakah ada pintu taubat? Nah, Allah membuka pintu taubat. Allah mengatakan, Allah mengampuni semua dosa. Asalkan dia bertobat dengan taubatan nasuhah. Taubatan nasuhah yang pertama, apa? Berazam untuk tidak mengulangi, menyesali niat untuk tidak mengulangi dan meninggalkan perbuatan itu. Dan salah satunya juga kalau dia memang, masih ada hubungan sama laki itu Diputus semua hubungan Ganti semua nomor HP Tutup semua akun di medsosnya Tutup semuanya Dan dia Seperti orang awam Sudah HP mungkin dia gak punya atau apa Dia jalani hidupnya beberapa bulan Tanpa ada hubungan sama dunia maya Mudah-mudahan itu bisa membuat dia Benar-benar taubatan nasuhah Barat Allah fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga kesehatan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ustaz dan kita semua. Amin. Maaf melenceng dari bahasan. Masya Allah. Kita maafkan atau tidak? Jen? Nah, Ustaz ibu saya dan mertua saya telah wafat berdekatan. Di 2013 lalu. Semua keluarga menganggap saya sebagai anak dan menantu telah mengurus mereka dengan baik tapi hanya Allah yang tahu bahawa saya tidak seikhlas itu. Pertanyaan saya bagaimana cara saya agar ibu dan mertua memaafkan saya? Subhanallah. Bagaimana cara saya agar Allah memaafkan hal ini? Allahu akbar jamak. Di sinilah kadang kala orang itu memuji kita dengan sesuatu yang kita tidak lakukan. Allah itu lebih tahu dengan diri kita. Dan ana lebih tahu dengan diri ana daripada antum semua. Makanya di sini kita lihat bagaimana doanya Abu Bakar Siddiq. Atau doanya beberapa sahabat yang lain yang tak telah dipuji oleh orang. Yang mengatakan Allahumma. Apakah Allahumma kfirli ma'la ya'lamun. Ya Allah ampuni dosa-dosa ku. Apa yang mereka tidak tahu tentang aku sebenarnya. Waj'alni khairan mimma ya'lun. Dan jadikan aku lebih baik daripada sangka mereka. Kemudian. Wa la tu'akhidni bima ya'lun. Dan jangan aku diberi sanksi gara-gara ucapan mereka. Kan ini ucapannya dikatakan ikhlas, dia merawat. Padahal si perempuan tahu anak kayaknya enggak seperti itu. Maka dia harus banyak beristighfar. Dan doakan orang tua dan mertu mertuan. Terus dia doakan. Dia doakan keduanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mengampuni dosa-dosa orang si perempuan. ini. Jadi dia terus banyak-banyak beristighfar. Barakallah. Now. Nah. Ustadz saya sedang bimbang tentang anak laki-laki saya Yang pertama karena sebentar lagi dia akan lulus SMP Saya juga bapaknya ingin memasukkan dia di pondok Tapi dia itu tipe anak yang tidak pede Dan gak bisa dikasari atau dibentak Dia itu serba tercukupi dan memang saya manjakan sekali Maka itu Ustadz bagaimana cara saya mengatasi Kegelesaan saya sebagai ibu yang amat Sangat takut tidak bisa tiap hari melihat Dia kelak, kalau beneran Masuk pondok, dan kira-kira Saya pilih pondok mana, pondok Imam Bukhari Pondok Al-Dushat, pondok Gontor Dan bagaimana kiat Mengkondisikan anak saya sebelum masuk pondok pesantren jemaah dia, dia ini orang tua Orang tua ingat mendidik anak itu Tahu Nabi Yusuf Para ulama' menyimpulkan hikmah. Kenapa Nabi Yusuf harus dipisahkan dari orang tuanya? Mereka mengatakan kalau Nabi Yusuf tetap sama orang tuanya, dia tidak akan menjadi apa-apa. Dia hanya akan menjadi anak yang dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu Allah pisahkan Nabi Yusuf dari orang tua. Dan Nabi Yusuf adalah anak, -anak yang paling dimanja, sehingga semua dimanja sehingga kakak-kakaknya itu iri. Dengan Nabi Yusuf. Akhirnya apa yang terjadi dibuang Nabi Yusuf. Dipisahkan dari orang tuanya. Dibuang ke sumur dia. Ya, Kemudian dijual sebagai seorang budak, Dibawa ke Mesir. Kemudian perjalanan hidup ya. Godaan dan tantangan rintangan yang dilalui Nabi Yusuf. Sampai akhirnya Allah angkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Maka orang tua ketika mendidik anaknya dengan cara yang memanjakan ya, Akhirnya dia sendiri yang salah Anaknya ini biar bergaul Anaknya ini suruh mandikan mobil Anaknya suruh nyapu Anaknya suruh nyuci Suruh dia melakukan hal-hal yang bermanfaat buat dia Karena anak kita punya banyak waktu kosong Dan memiliki banyak energi di dalam tubuhnya Kalau waktu kosong dan energi itu tidak diarahkan kepada yang positif Maka dia akan sehat jempolnya saja Nah Anda rasakan anak-anak Masya Allah Di rumah itu isi punya HP Anak-anak itu hafal dengan Passwordnya Kalau ibunya sudah masak itu HP ibunya rebutan mereka semua Jadi yang sehat apa Jempol Maka tolong orang tua Sekarang ini sebelum memasukkan anaknya -anak ke pesantren Mulai Mulai dididik menjadi seorang lelaki Anaknya tidak bisa dikasarin. Nah mulai dikasarin. Setelah nangis, iya dia nangis sekali, dua kali, tiga, lima kali. Insya Allah masih nangis. Nah tapi setelah itu mulai nih. Dia akan tumbuh. Oh, Masa aku harus nangis. Subhanallah. Bapak Ana cerita sama Ana. Shafiq Ana lupa waktu kecil. Kata Bapak Ana Shafiq. Bapak dulu ngomong sama kau. Kadang kala kau pulang dari main nangis. Karena berantem, kamu Biar... biasa, anak-anak. Abang ngomong, kau tadi keluar rumah, nangis gak? Enggak, ya. Kau tidak boleh nangis, kau tidak boleh masuk rumah, kecuali seperti kau masuk keluar dari rumah tadi. Dalam kondisi tidak menangis. Ya, akhirnya kita di luar sampai nangisnya habis, <tuluh> masuk rumah. Tapi anak-anak perlu dijiknas, ya, mah. Sampai dikatakan, Wa qasari yas dajiru. Wa man yaku, yaku haziman fal yak ala mani arahamu. Ya Sebagian orang itu keras. Keras kepada anak-anaknya Karena kasih sayang Kasih sayang Maka barang siapa yang ingin Menjadi orang yang tegas dan baik Hendalah sekali-kali dia berbuat kasar Kepada orang yang dia cintai. Maka ibu ini persiapkan Anaknya makan Terus lang di pesantren itu makannya Sate tiap hari Ini salah satu kelebihan pesantren Dan di kampus kita juga sama Katanya sayur tempe. Sayur telur, sayur terong, pokoknya sate terus. Itu selalu yang dimakan sama mereka. Maka anaknya dipersiapkan. Dipersiapkan untuk itu. Makan kadang-kadang di meja makan, kasih umumnya ikan laut aja. Biar dibiasakan anak. Cuma ini yang ada, katakan. Ibu gak masak, nah cuma itu. Oh enggak, gak mau makan. kadang kala ibu ini mengikuti maunya anak. Dan tidak menjadikan anak menurutin maunya orang tua. Akhirnya anak itu gak bisa apa, -apa. Seorang ibu ngelihat anak makannya lama Akhirnya disuapin Ah ini bisa makan dia Biarin dia lama Katakan ini kita mau berangkat Jam sekian kita udah jalan Kau selesaikan makan Maka dia dibiasakan untuk mandiri Karena di pesantren terus terang Kita tidak bisa titip sama ustad Kenapa anak katakan tidak bisa titip sama ustad Bayangkan satu ustad ngurus 20 anak Ibu ngurus satu anak anak Anak aja gak sukses Masa satu ustaz ngurusin 20 anak Maka paling tidak ibunya Berusaha untuk mendidik Pesantren mana? Ya kalau anaknya kayak gini Kayaknya harus pesantren yang dekat sama orang tuanya Iya <tuh> kalau enggak Ibunya bisa nangis-nangis setiap hari kata dia. Bahkan ada sebagian orang tua itu Bikin rumah di sebelah pesantren anaknya <tuh> Karena dia tidak bisa berpisah dengan anaknya Nah alhamdulillah sudah selesai jemaah Lanjut Sudah selesai InsyaAllah Dua pertanyaan lagi Ini kesalahan panitiana Tadi ngomong panitian ini salam Masa kajiannya habis maghrib tempatnya jauh banget jemaah Terpaksa kita harus meninggalkan antum jemaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya Ustaz istiqamah berbakti pada suami Terkadang saya bisa Bersabar, terkadang bisa marah-marah Apalagi ketika Capek melakukan aktivitas rumah Nah, kuncinya Lillahi ta'ala Ketika berbuat baik sama suami Jangan berharap balasan dari suami Kalau Berharap balasan dari suami yang ada Sakit hati ini dalam semua halnya Kalau antum membantu saudara antum Membantu keponakan antum Membantu siapa saja orang-orang dekat Dengan harapan dia membalas budi antum dan sakit hati nanti. Tapi ketika melayani suami Dia berharap surga Allah seorang istri Suami mau melakukan apapun Ya Allah kau yang tahu ya Allah Ketika suami marah-marah kau hamparkan Sejajah sujud rukuk minta sama ya Allah Aku sudah berbuat baik sama suamiku Tapi suamiku seperti itu Tolong kau kasih hidayah kepada dia insyaallah dia berusaha menjaga amalannya lillahi ta'ala dan sabar kemudian melihat kepada orang-orang yang lebih susah hidupnya banyak wanita tidak bersyukur dia merasa suamiku ini enggak benar, kau lihat ada suaminya yang lebih parah, suamimu lebih mending, jangan bandingkan suamimu dengan yang lebih baik tapi bandingkan suamimu dengan yang lebih buruk, suami juga bapak-bapak kadangkala kalau marah sama istri kau tahu istriku Istrinya Fulan ini Masya Allah Kalau suaminya datang aku pernah ke sana, Itu dibukain pintu Aku kadang kala gedor berapa kali Gak usah dibandingkan Tapi minta katakan apa yang kau inginkan dari dia Tanpa membanding-bandingkan Ini yang terakhir Ustad Saya ingin bertanya Jika Ortu masih belum mengenal sunnah Dan beliau gak suka dengan orang yang Yang seperti berjenggot Ya gadzalika kuntum min qablu jamaah sama sebagai. Jama. Terus terang, ana dulu bencinya sama orang yang berjenggot. Allah. Kita waktu di pesantren ada ustaz kita berjenggot. Ada satu ustaz kita. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita karena kejahilan. Itu ustaz suatu hari melanjutkan sekolah. Oh, uh, kita senang mahasiswa ini, siswa-siswa ini. Karena dia ustaz yang tegas dan keras. Ketika dia balik, kita bikin kata sambutan. Di atas genteng, uh, bukan atas genteng, atas antara genteng sama plafon. Itu ada tembok, kita tulis di sana. Kambing back to kandang. Allah. Betul, Jemaah. Itu karena gak paham. Kita gak paham anak-anak. Akhirnya berapa banyak murid-murid yang tidak dapat barokah dari ilmu gurunya gara-gara dia gibahin gurunya, ngomongin gurunya, macam-macam seperti itu. Ya karena kejahilan. Jadi kalau orang tua ini tidak suka jenggot wajar. Bapak ana dulu enggak suka sama jenggot, ibu ana enggak suka sama jenggot, keluarga ana semua. Ana ketika pulang pesantren berjenggot, disidang, jemaah. Didudukkan. Ikut aliran apa kau ini? Betul. Karena ketidakfahaman mereka. Maka yang harus kau lakukan bersabar. Memberikan pemahaman, akhlak mulia terus ditampakkan, tunjukkan kepada orang tua. Kalau setelah engkau mengenal Islam yang benar, engkau semakin berbakti kepada orang tua. Semakin menghormatin orang tua. Semakin memuliakan tetangga. Engkau semakin care sama adik-adikmu, sama keluargamu. Sehingga orang tua melihat, oh kayaknya benar nih. Kayaknya benar anak ini. Kenapa? Karena perubahan kepada yang lebih baik, tanda bahwa itu adalah satu kebenaran dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alimissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Apabila ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri pribadi ana, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahu wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.